Oke kali ini langsung saja lagunya Next untuk lagu yang berikutnya yuk Yuh. Untuk pak Yesi, dia juga, bu Yesi terima kasih Semoga berkah semuanya ya Langgan terus rumah tanggane, amin Untuk putriku bu Yesi Bukan jadi anak yang seleha at this.